Oke okay, untuk laku yang dua kalinya dari saya masih bersama Nyubalapa Halo WSL Pemalang WSL Jakarta yang hadir terima kasih SNP Indonesia semuanya kita goyang bareng-bareng yuk Mongo. Stigma Garyty, garyty, boją lasu, saka, saka, saka, saka, saka, saka, saka, saka, saka, saka,